وَيَخْفِضَنَّ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا Ama bagus yang nafsuq al-hadits kitab Allah, wa khair al-hadi, hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa shar al-amor muhdathatuh, wa kull muhdathin bid'ah, wa kull bid'ah zulal, wa kull zulalatil naf. Bicara dan berkata Imam At-Tahawi rahimahullah wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lilquran dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa adalah mereka yang paling taat dan yang paling mengikuti ...peraturan-peraturan Al-Quran. Di sini Imam At-Tahawir Rahimahullah... ...memberikan satu penekanan... ...dan derajat ataupun penilaian... ...tentang seorang Muslim. Bahwasanya... ...ketinggian derajat seorang Muslim barometernya berkaitan dengan ketakwaan yang ada di dadanya. Tidak dengan suku bangsa ataupun keluarga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man bato'a amaluh Lam yusre Nasabuh Barang siapa Yang amalnya lamban Ataupun kita katakan sedikit Sungguh nasabnya tidak akan membuat Meninggikan derajat Nilai daripada amalan yang tersebut Artinya Seorang yang mungkin termasuk keturunan Nabi misalnya, dia mungkin seorang Quraisy, keturunan Fatimah radhiyallahu anha, misalnya. Namun orang ini tidak beramal. Kalaupun beramal dengan amal, kalaupun beramal dia tidak beramal sesuai dengan Quran dan Sunnah. Walaupun dia termasuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila amalnya sedemikian rupa, amalnya sedikit keturunan tersebut statusnya sebagai keturunan nabi keturunan uswah sallam tidak menaikkan nilai daripada amalan yang dia lakukan Istilahnya tidak ada KKN dalam beramal Tidak ada nepotisme dalam beramal yang meninggikan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan yang ada pada dadanya. Amalan yang dia lakukan. Atba'uhum lil-Quran. Mereka yang paling mengikuti peraturan-peraturan Al-Quran. Semakin banyak peraturan Al-Quran yang dia laksanakan, yang dia amalkan, maka orang tersebut semakin tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh dia dari peraturan Al-Quran, Maka semakin rendahlah nilainya di sisi Allah subhanahu wataala. Ketaatan yang dia lakukan itulah yang membuat dia yang menaikkan derajatnya di sisi Allah subhanahu wataala. Oleh karena itu Allah subhanahu wataala firman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 belas: In indallahi inda atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la fadhla li'arabi 'ala al tidak ada keistimewaan orang Arab dibandingkan orang non Arab wala ajami 'ala al-arabi dan juga tidak ada keistimewaan orang non Arab dibandingkan orang Arab Walai'Abiyatin adalah Aswad. Juga tidak bagi orang yang hitam tidak dikatakan lebih istimewa dibandingkan yang putih. Walai'Aswadi adalah Abiyat dan juga orang yang putih tidak lebih istimewa dibandingkan orang yang hitam. Illa bittakwa kecuali orang yang bertakwa. An-Nasumin Adam. Mengapa? karena seluruh manusia apakah dia Arab non Arab apakah dia Kurash yang tidak Kurash apakah dia Indonesia dan tidak Indonesia apakah dia Arab Saudi yang tidak Arab Saudi semuanya itu berasal dari keturunan Nabi Adam wa Adam mintrof dan ketahuilah Adam itu dasarnya dari tanah tidak ada umat Islam tidak ada umat manusia yang dia berasal dari keturunan selain Nabi Adam. Tidak ada. Atau di sini ada yang mengaku bukan keturunan Nabi Adam. Berarti jelmaan dia. Kalau dikatakan dia bukan keturunan Nabi Adam. Jadi ini kan para ikhwah fidillah yazallahu yakum, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada yang harus bisa tidak ada yang bisa disombongkan. Apa yang harus disombongkan? Semua kita berasal dari tanah. Mimmaniyumna dari air mani yang dipancarkan mimma imahin dari air yang hina saya kira kalau ada air tersebut tertetes di sini saya kira enggak ada satu orang pun yang menyentuhnya tidak ada merasa apa jijik tapi coba sudah jadi gagah-gagah seperti ini ya banyak akhwat yang melirik kan begitu <tuh> tapi apa yang harus dibanggakan apa yang harus disombongkan Nggak ada yang perlu ada yang perlu disombongkan. <tuh> Kalau kita mengingat dari mana asal kita, kita mengingat bapak kita yang pertama juga dari mana, <tuh> maka tidak ada yang patut disombongkan. Oleh karena itu, yang yang derajatnya tinggi di Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Begitupun kita tidak tidak boleh merasa orang yang paling takwa. Kalau saya, insyaallah Allah taqwa lah dibandingkan yang lain-lainnya. Ini omong kosong. Allah subhanahu Subhanahuwata'ala firman, bahwasanya dialah yang mengetahui orang yang paling takwa diantara kalian. Ya, dialah orang yang paling mengetahui siapa diantara kalian yang paling takwa. Jadi antum juga jangan merasa orang yang paling takwa jadi ketakuan tersebut ketakuan kita tersebut dinilai dari Allah SWT Allah lah yang paling tahu bagaimana derajat takuan kita bagaimana derajat ketakuan kita iyyakum. hanya saja permasalahannya ada kerancuan-kerancuan yang berkaitan dengan ketakuan berapa banyak orang yang merasa dirinya dekat dengan Allah SWT Hari-harinya dihabiskan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak menilai dia sebagai orang yang takwa Tidak memiliki derajat yang tinggi sisi Allah subhanahu wa ta'ala Berhari-hari keluar rumah, sana kemari Namun tidak ada nilainya Melakukan ibadah-ibadah falat Namun tidak ada nilainya Sebagaimana contohnya orang-orang Khawarij ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengunjungi mereka. Apa kata Ibnu Abbas? Sungguh aku tidak pernah lihat kaum seperti ini. Aku lihat wajahnya menguning, dikarenakan apa? Sangkin banyaknya berpuasa. Tangannya mengerat, sangkin banyaknya sholat Coba tangannya saja ini mengepal, mengerat. Kalau kening mungkin biasa. Kalau kaki mungkin biasa. Ini pangan sampai mengeras. makin banyaknya salat. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamrukun min ad-din kama yamrukun sahman mirramiyatih. Mereka keluar dari agama. Sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Sangat disayangkan sekali. Menginginkan satu ketakuan. menginginkan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah malah jauh dari dirinya kul hal unabi ukum bil aktsarina amalah maka aku beritahu kepada kalian orang yang paling merugi amalannya alladziina dhalla ta'yihum fil hayatid dunia mereka adalah orang-orang yang semasa hidup di dunia melakukan amalan-amalan yang sesat wayahsabuna annahum yusalluna tapi mereka kira mereka telah berbuat baik ketika Abdullah bin Mas'ud melihat satu halakoh di masjid dia dengar dari laporan Abu Musa al-Sharidullah dilihat ternyata ada satu halakoh zikir yang dipimpin oleh satu orang kata yang satu orang kabirumiah, maka mereka pun bertakbir seratus kali halilu mi'ah, bertahlillah kamu seratus kali, dan seterusnya apa kata Abdullah bin Mas'ud ma'asra halakatikum ya ummatah Muhammad Sungguh cepat kali Kehancuran ataupun kebinasaan kalian Wahai ummat Muhammad Wa ashabuhu Mutawafirun Sementara sahabatnya Rasulullah masih banyak yang masih hidup Wa tiabuhum Lam tubla Pakaiannya saja masih banyak yang belum lapuk Wa aniatuhum lam tuksar Bejana-bejananya juga masih banyak Yang belum belum pecah Ainnakum Ala millatin ahdami millati Muhammad apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad ataukah kalian mau membuka pintu kesesatan? kita lihat apa jawaban mereka ya Aba Abdurrahman wahai Aba Abdurrahman Ma ma'aradana illal khair sebenarnya kami tidak menginginkan apa-apa kecuali ingin, menginginkan kebaikan menginginkan kebaikan padahal Abdullah bin Masuk mengatakan Perbuatan mereka ini kalau tidak membuka pintu kesesatan, berarti mereka beramal merasa amal tersebut lebih baik dibandingkan amal lain yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua-duanya tak mungkin, kedua-duanya salah, kedua-duanya sesat. Ahlahu mur kata orang Arab. Yang paling manis di antaranya tetap rasanya pahit. Yang paling manis tetap paling pahit. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin l'khair Lam yusibuha Berapa banyak orang menginginkan kebaikan Tetapi tidak mendapatkannya Tetapi tidak mendapatkannya Mengapa? Karena kebaikan yang dia lakukan Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Dia merasa menginginkan ketakwaan melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ketakwaan, meninggikan derajat ketakwaannya, tetapi malah yang didapati sebaliknya. Para khawidin iznallahu iyakum. Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala terkadang ma menyebutkan kalimat taqwa kemudian dibarengkan dengan namanya sebagaimana dalam soal ma'idah ayat 96 Allah subhanahu wa ta'firman firman taqwallah alladhi ilaihi tuhsharun bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya lah kamu nanti akan dibangkitkan at-taqwa Takwalah kamu kepada Allah. Karena kepada Dialah nanti kalian dikembalikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, surah Al-Baqarah 196, "Wattaqullaha bertakwalah kamu kepada Allah wa'lamu anna Allah syadidul 'iqab." Ketahuilah bahwasanya Allah itu memiliki azab yang sangat pedih. Yang satu, kita diperintahkan bertakwa kepada Allah Maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang satu juga bertakwa kepada Allah dengan gunanya untuk menjauhkan kita dari adab-adab Allah tersebut. Faidah uzifat at-takwa ilai Subhanahu wa Taala falmuradu ittaku sukhtahu wa kawabah. Apabila kalimat takwa disebutkan dengan nama Allah Subhanahu wa Taala, artinya. Jaga-jagalah dirimu dari kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wattaqullah. Ya. Jaga-jagalah dirimu dari kemurkaan Allah, dari kemarahan Allah mengapakah? Allazi ilaihi tusyharun? Ka ilaihi tusyharun, tuhsyarun karena kepadanya kamu nanti dibangkitkan. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jaga-jagalah dirimu jangan sampai mendapat Kemurkaan dan kemarahan dari Allah mengapa? Wa lamu ketahuilah innallaha syadidul 'iqab karena Allah itu memiliki adab yang sangat pedih. Kemudian walidzalika tudahuut taqwata taratan ukhra ila iqabilillahi taala. Oleh karena itu terkadang kalimat takwa kata-kata takwa lafaz takwa dibarengkan dengan azabnya Allah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 24? Wattakunnarallati Wattakunnarallati waquduhannas walhijarah Bertakwalah kamu kepada api neraka Bertakwalah kamu kepada api neraka. Maksudnya apa ini? Bertakwalah kamu kepada api neraka. Hah? Kalau tadi kita katakan bertakwalah kamu kepada Allah, jaga-jaga dirimu, jangan sampai mendapat kemurkaan Allah. Kalau bertakunar, berarti wakuduhan nasul hijaroh. Bertakwalah kamu kepada neraka. <kuh> Kalau bertakwa kepada Allah, mungkin sering kita dengar bertakwalah kamu kepada api neraka. Maksudnya apa? Jaga-jaga dirimu, jangan sampai kamu masuk api neraka begitu. Waqudhan nas wal Karena apa? Karena bahan bakarnya yaitu manusia dan dan batu. Dalam Al-Imran ayat 1, 31, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wattaqun-nar." Bertakwalah kamu kepada api neraka. Jaga-jaga dirimu jangan sampai masuk ke dalam api neraka, allati uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir itu yang kedua, yang pertama takwa dibarengkan disebutkan berbarengan dengan nama Allah yang kedua kalimat takwa yang disebutkan bersama dengan dengan adabnya Allah seperti neraka dan lain-lainnya, yang ketiga terkadang yudofu aydon ila zamanihi terkadang dibarengkan penyebutan kalimat takwa ini dengan zamannya, masanya yaitu masa akan dilakukannya, akan terjadinya siksa, siksaan tersebut. Seperti hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'firman dalam soal Baqarah ayat 48. Wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kamu pada hari yang kalian akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Bertakwalah kamu kepada hari yang pada saat itu kalian dikembalikan kepada Allah kita disuruh bertakwa pada hari mengapa kita bertakwa pada hari tersebut mengapa kenapa kok kita suruh bertakwa dengan hari kiamat Hah? karena pada hari itu pada hari itu yaitu hari pembahasan bagi yang dia memiliki amalan yang baik akan mendapat balasan yang baik. Bagi yang melakukan amalan jelek, akan mendapat balasan yang jelek. Makanya, jaga-jaga dirimu. Pada hari kiamat nanti. Artinya, jangan sampai kamu di dunia ini melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Mengapa? Ingat nanti pembahasan suatu hari nanti, hari kiamat. Karena pada saat itu, kalau kalian sekarang ini melakukan perbuatan jelek, nanti akan jelek juga balasannya. Makanya, Wattakun. Ya. wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Kemudian dalam surah Al Baqarah 123, "Wataku yauman la ta nafsun an nafsin syaa. Betakwalah kamu pada hari pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa menebus orang lain. Karena apa? Karena pada saat itu nafsi-nafsi semuanya sibuk dengan dirinya sendiri, tidak ada memperhatikan orang lain. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW menyebutkan nanti pada hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan yang laki-laki tidak berkhitan tidak ada pakaian yang laki-laki nggak -laki berkhitan nggak sunatan jadi kata Aisyah ya Rasulullah lo nanti saling lihat-lihatan lah ya Rasulullah saling lihat-lihatan ya Rasulullah kata Rasulullah kamu kira urusan orang pada saat itu sibuk nengok-nengok orang lain sibuk nengok punya orang lain, ih panjang pendek tidak ada lagi ceritanya itu tidak ada lagi ceritanya orang sibuk dengan, gimana nasibku ini cobalah antum contohnya <tuh>. ketika antum dikejar anjing mikirnya apa kira-kira kalau ada di situ uang 100 ribu mikir lagi, ada uang 100 ribu stop dulu, tidak ada cerita ceritanya apa, bagaimana supaya selamat dari kejaran anjing, itu masih kejaran anjing masih kejaran anjing di hari kiamat masalahnya ini masalah masalah azab neraka, surga dan neraka. Kalau terkena azab, azabnya sangat pedih. Hah, begitu, jadi tidak ada lagi urusan, nanya-nanya orang lain, nanya-nanya orang lain, ngintip-ngintip orang lain, tidak ada ceritanya. Ya, Jadi demikian para ikhobidin az'allahu iya'kum. Jadi tidak ada satu orang yang bisa menembus orang lain, tidak ada. Masing-masing orang menembus dirinya sendiri. Jadi di sana tidak ada cerita sosial sudah ya Allah aku saja nanggung, Nggak ada ceritanya itu dia saja belum tentu tertanggulangi bahkan kalau bisa kalau bisa karena ini masalah cerita memintingkan diri sendiri lah sudah ya kalau bisa aman orang itu pada kita makanya semua teringat ketika itu oh aku pernah dizolimi orang lain kan ah, ini modal ini untuk bisa memperbanyak pahalanya nah ya Allah ini pernah menzolimiku pernah dipukul aku dibenciring kan gitu Nah, ini kesempatan kan begitu untuk memperbanyak pahalanya. Kalau mau dia terserah dia urusan dia mau ngerakan raganya ini. Enggak ada lagi urusan yang penting aku. Enggak ada lagi, Pak, Pak, tolonglah, Pak. Aku kan anak bapak kandung yang paling bapak sayang, enggak ada lagi cerita. jadi demikian para ulama fiddin azzaullah wa iyakum. Makanya wattaquu yauman la tajzi nafsun an-nafs Bertakwalah kamu kepada satu hari yang tidak ada seorang pun yang bisa menebus orang lain. Kemudian diantara juga wataratan tudavu ilazul miwasyuh terkadang kalimat takwa diidofahkan, dibarengkan dengan kata-kata ataupun dengan kezaliman dan shuh. syuh syuhah itu kelit, bakhil Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ittaquzulma Bertakwalah kamu kepada kezaliman Bertakwalah kamu kepada kezaliman Bertakwalah kepada Allah, pahamlah kita Bertakwalah kepada kezaliman Apa maksudnya? Hah? Bagaimana artinya? Jaga-jaga dirimu Jangan sampai Berbuat zulim فَإِنَّ الظُّلْمَا ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kerana kezaliman merupakan kegelapan. Di atas kegelapan pada hari kiamat kelak. وَاتَّقُوا الشُّحَةِ Bertakwalah kepa kamu kepada sifat syuh. Syuhah itu bakhil. Bertakwa kepada kebakilan. Tidak nyambung. Makanya tadi telah kita terangkan apa definisi takwa tadi yaitu jaga-jaga dirimu, jaga-jaga dirimu jangan sampai bersifat syuha bakhil. Kenapa? Fa innas syuha ahla kamankan qablakum. Karena kebakhilan telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku tafaku dima'ahum was tahallu maharimhum. Kebakhilan mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa kadzalika idhofatuha ila ad-dunya wa syahwatiha. Terkadang ketakuan juga dibarengkan dengan sebutan ataupun dengan lafaz dunia ataupun dengan syahwat. Seperti dunia misalnya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id al-Qudri, Rasulullah s.a.w. bersabda, Fad takut dunia. Bertakwalah kamu kepada dunia. Maksudnya apa? Jaga-jaga dirimu terhadap dunia. Hati-hati dengan dunia ini. Kenapa? Karena perhiasan dunia, kesenangan dunia itu gurur. Itu merupakan tipuan belaka. Jangan sampai kesenangan yang hanya sejenak ini, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejenak, kita korbankan kebahagiaan yang abadi. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada penduduk neraka, Kam labistum fil ardi adada sini? Memangnya berapa lama kalian dulu tinggal di dunia? Apa jawab mereka? Kalu labisna yawman awba adayum ya Allah. Sebenarnya kami hanya hidup satu atau dua hari saja, bayangkan. Sekarang kita mungkin merasa, merasa sekian tahun, tapi nanti ketika kita, ketika seorang sudah masuk ke dalam neraka, dia merasa setelah melihat bagaimana kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya dia akan merasa kehidupan tersebut hanya satu atau dua hari saja, bayangkan. Kehidupan satu dua hari saja, jangan sampai. Dengan kehidupan yang ini kita korbankan kehidupan yang abadi. Kan sayang sekali, ya? Sayang sekali, rendah sekali kalau akhirat kita korbankan demi mendapatkan dunia. Kemudian watakun nisa, bertakwalah kamu kepada wanita. Maksudnya apa? Jangan nikah, begitu. Rugi. Rugilah antum. Apa maksudnya watakun nisa? Hah? gak berani, kenapa tuh nggak berani? Hah? Apa? Berjaga-jaga maksudnya supaya nggak lari itu. Apa was takut Hah? Dekat-dekat wanita? Hati-hati dengan dengan wanita, hati-hati. Ya hati-hati dengan wanita, wanita itu walau dia makhluk yang lemah, jangan dikira lemah efeknya enggak <gilles> efeknya enggak lemah makanya kata Rasulullah, Bani Israel hancurnya dikarenakan kaum wanita Bani Israel hancurnya dikarenakan kaum wanita jadi kaum ibu-ibu itu walaupun dia sebagai pemain latar belakang yang tidak nampak di layar sebenarnya pengaruhnya terhadap kehidupan keberhasilan seorang, kesolehan seorang Ketakuan seorang suami itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Makanya antum hati-hati kalau memilih. Pasangan hidup. Hati-hati. Karena apa? Kalau salah pilih. Nanti antum. Ibarat. Apa ya? Ya itulah pokoknya. Sulit-sulit untuk diungkapkan. Hanya bisa dirasakan. Watakun misa. Hati-hati kalian dengan. Dengan wanita, hati-hati di sini bukan berarti ah, seperti antum hati-hati dengan harimu. Kalau antum hati-hati dengan harimu, kemudian antum hati... Tafsirkan seperti antum berhati-hati dengan wanita... Ya itu malah tidak sunnah jadinya. ya Malah tidak sunnah artinya. Jadi para ekhobidin, insallahu iya'kum, hati-hati di sini dengan fitnahnya. Ya. Walaupun dia sudah jadi istri, tetap hati-hati. Hati-hati. Nah, Kenapa? Karena sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, awajah yang paling bengkok. Idharah habtali tuki maha kesertaha. Ini maksudnya yang sudah punya istri lah ya. Apabila kamu berusaha untuk paksa untuk meluruskannya, kamu akan patahkan dia. Wa idza taraktaha mazal yawaja. Kalau kamu biarkan dia akan terus bengkok. itulah wanita, misteri seorang wanita. Anton belum tahu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya. Wa la ja'alallahu lakum qiyama. Soal nisa Janganlah kamu beri harta kamu kepada, janganlah kamu beri harta yang telah diamanahkan di, di Allah kepada kamu untuk kamu apa namanya untuk, untuk kamu tanggungjawab i, kepada para sufah. Sufah itu orang-orang bodoh. Dalam tafsir disebutkan sufah di sini adalah kaum wanita dan anak-anak. Nah, begitu. Ini jangan ya, akot-akot jangan marah pula ya maksudnya di situ bagaimana tanggung jawab seorang laki-laki dalam mengatur memanage keluarganya walaupun istrinya pintar memanage keuangan dan segala macamnya tetap harus di bawah kontrol seorang suami nah, begitu jadi jangan udah serahkan serahkan serahkan apalagi kebetulan istrinya istri yang salah, api, salah pilih maksudnya Botol yang salah pilih pula kan begitu yang royal dan segala macamnya. Ini bahkan bisa menggulingkan bahtera yang telah mereka kayuh bertahun-tahun. <SILENCIO> Kita lanjutkan. Dan terkadang kalimat takwa dibarengkan dengan kalimat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul maharim." Bertakwalah kamu kepada hal-hal yang diharamkan. "Ittaqul maharim." Hati-hati dirimu terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. "Fakun a'badannas." Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian "Wa min dzalika idopatuha ila syubahat." Dan terkadang kalimat takwa dibarengkan dengan syubahat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innal halala bayyinun. Sungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat Adapun di antara keduanya antara halal yang jelas dan haram yang jelas di antaranya ini ada perkara-perkara yang syubhat. Antum enggak tahu ini kira-kira haram enggak atau halal? Ada syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui kebanyakan orang. Makanya bisa jadi menurut si A ini syubhat untuk dia, bisa jadi menurut si B enggak tahu dia ini haram. Si A karena keilmuannya tidak seperti keilmuan si B, dia ragu ini haram atau halal. Karena dia tak tahu dalilnya. Bisa jadi. Si A mengatakan, oh ini haram, ini ini halal, ini sunnah. Tapi si B tahu, ini bid'ah. Menurut keilmuan yang dia dapati. <tuh> jadi demikian para akhobidin, di antara yang halal yang jelas tadi, yang haram yang jelas tadi, ada perkara yang mustabihat, yang samar. Ya. yang samar antara yang halal dan antara yang halal. Kemudian, faman ittaqa ani syubhat faqadistabra li dinihi wa ardih. Barang siapa yang bertakwa terhadap perkara-perkara yang syubhat berarti dia telah menyelamatkan dirinya, telah mengamankan agamanya dan kehormatannya. Bertakwa terhadap syubhat maksudnya apa? <tik> Berhati-hati Terhadap perkara yang syubahat. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Dak ma ila ma la Laksanakan apa yang kamu yakin. Dan tinggalkan apa yang kamu. Kamu tidak yakin. Kenapa? Karena, Karena kalau dilaksanakan juga perkara-perkara yang masih. Yang samar bagi kita. Yang samar antara halal dan haramnya. Bisa jadi. Jangan-jangan perkara tersebut perkara yang Haram Kalau kita lihat Contohnya masalah-masalah perdagangan seperti Kita lihat banyak masalah-masalah Perdagangan bisnis yang uh, Belum pernah kita lihat sebelum-sebelumnya Banyak sekali Apa namanya uh, Sistemnya yang rumit Sistem yang rumit Sehingga Yang riba yang tadinya Jelas haram Dengan sistem seperti itu Macamnya jadi enggak jelas dia. Ya, jadi enggak jelas. Seolah-olah dibilang haram, enggak haram kali dibilang halal juga enggak halal kali. Ah begitu. Dibilang haram, moplak haram, kayaknya ada halalnya. Dibilang haram, dibilang halal, kayaknya kok ada haramnya. Untuk perkara-perkara seperti ini, kalau antum mau menyelamatkan agama antum, ya, mau menyelamatkan kehormatan antum, Maka tinggalkan. Dan gampang saja sebenarnya. ya, Gampang saja sebenarnya. Kalau ada suatu perkara. Kita itu masih bingung. Para ulama mengatakan. Ini haram. Menurut syekh ini haram. Menurut syekh ini haral. Masih bingung. Maka jalan keluarnya bagaimana? Apa jalan keluarnya? Tinggalkan. Begitu. Supaya apa? Karena dengan meninggalkan itu jelas terlepas dirinya dari syubhat, ya. terlepas dirinya dari syubhat. Kalau memang perkara tersebut perkara perselisihan para ulama, yang kita tidak tahu bagaimana cara merojihkannya, tinggalkan. Contohnya masalah kredit seperti ya. itu, perdebatan yang sengit antara syaikh al bari dengan masyaikh-masyaikh saudi arabia tentang perkara tersebut. Atau bingung sebenarnya bagaimana ini semua kibar ulama, kan begitu? Ya nggak apa-apa, caranya bagaimana sih ke pantem? udah tinggalkan, nggak usah beli yang kredit, beli yang kontan saja, ngapain kita susah-susah, kan begitu, kalau memang kita itu ragu, kalau nggak ragu silahkan, dia nggak ragu misalnya, ini harap dia lakukan, silahkan, silahkan, tahankan dosanya, kan begitu. ya nanti diulang lagi pertanyaannya. Ya. Ingat pertanyaannya. Jadi para afudin azallahu iyakum, ya. Kita yakin ini halal, dia jelas. Kita tahu dalilnya ini halal. Kita lebih berat ke halal, kita yakin ini halal. Silakan. Kan begitu. Silakan. Tapi kalau ternyata kita masih ragu, jangan lakukan. Kenapa? Ya kalau halal, kalau haram bagaimana? Nah, itu permasalahannya. ya kalau halal, kalau haram bagaimana? Seandainya ternyata itu merupakan perbuatan yang haram dilarang oleh Allah maka dia jatuh pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwataala berdosa jadinya. Padahal Allah Subhanahuwataala mengatakan Kamani taqani shubhati, maka di stop berani ini wardeh. Barang siapa yang bertakwa terhadap yang shubhat hati-hati menjaga dirinya terhadap perkara yang berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan dan kehormatannya. kan enak. Ya, jadi demikian para Khalifuddin azza wa jalla wa mengenai mengenai syubhat-syubhat. Hmm. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung sabdahnya, "Waman waqa fi syubhat, waqa haram." Barang siapa yang jatuh kepada perkara syubhat, berarti dia telah jatuh pada perkara yang haram. Contohnya bagaimana? "Karra ya'ra haulal hima." Seperti seorang pengembala, pengembala yang mengembalakan kambingnya di perbatasan yang terlarang. Ya. Ini misalnya padang rumput milik dia. Yang ini padang rumput milik orang lain. Orang lain ini tidak mengizinkan kambingnya masuk kemari, Tapi dia malah mengembalakan kambingnya di perbatasan. Padahal di sana juga ada. Senangnya di perbatasan. Kan begitu cari pasal namanya. Yang namanya kambing tentu akan masuk ke ladang orang. Makanya karo ijar al sebagai seperti orang pengembala yang mengembalakan kambingnya di perbatasan perbatasan yang diharamkan yang tidak dibolehkan. Yu shaku an Yu shaku ijar karena dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam areal yang dilarang tersebut. Kemudian. Wahada wa bihadza tatabaina haqiqat at-taqwa. Perhatikan kesimpulan daripada takwa tadi. Supaya kita bisa menilai sebenarnya bagaimana yang dikatakan takwa. Ya, sebenarnya bagaimana yang dikatakan takwa? Taqwa yang hakikat takwa bagaimana? Anta amala bi ta'atillah. Kamu mengamalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah. Berdasarkan cahaya Allah. Artinya berdasarkan dalil Ketika kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya kita amalkan itu bukan takwa. Itu sama seperti kelompok yang dituding oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Ya Abu Dirhman, ma'aruna ilal khair. Wahai Abu Dirhman, kami hanya menginginkan kebaikan. Niat kita yang baik belum tentu amal itu menjadi baik. Ya, niat kita yang baik belum tentu amalan kita itu menjadi, menjadi baik. Seperti orang mencuri kemudian hasil curian dibagi-bagikan ke fakir miskin. Niatnya kan bagus. Apa, apa niatnya? Menyumbang fakir miskin tapi dengan cara mencuri misalnya. Niat yang baik ya, ingin taqwa kepada Allah harus juga dengan amalan salih. Niat salih labudda min amalis saleh. Niat yang soleh, niat yang ikhlas lurus harus dibaring dengan amalan yang soleh juga. Ketika kita niat kita lurus, niat kita baik ingin bertakwa kepada Allah, tapi amalannya tidak soleh Apa yang dimaksud dengan amalan soleh? sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika mentafsirkan amankan yarjulika rabbih fal ya'mal amalan salehan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Maka beramalah dia dengan amalnya soleh. Apa yang dimaksudkan soleh kata beliau? Yaitu al-ikhlas uh, uh, al dan mutaba'atul sunnah. Yaitu mengikuti sunnah. Ketika kita mentaati Allah. Jangan coba-coba kita buat peraturan kita sendiri. Perasaan, perasaannya inilah yang takwa kepada Allah. Berapa banyak kaum muslimin merasa dirinya bertakwa kepada Allah. Ingin mendekatkan dirinya kepada Allah tetapi dasarnya bukan dalil tapi terkadang ada dengan merinding. Aku semenjak masuk kelompok itu merinding saja bawaannya. Kadang seperti ini semenjak aku kelompok ikut kelompok zikir rasanya hati tenang. Jadi dalilnya bukan kurangnya sunah tapi tenang. Orang yang narkoba itu juga tenang setelah dia setelah dia menghirupkan begitu. Tenang, fly at sky, begitu. Kan, tenang dia merasa. Apakah lantas narkoba itu menjadi sunnah, Ya tidak seperti itu para kafirin, azza wa jalla. Karena apa? Karena bulu kuduk merinding. Itu kan tergantung orangnya. Kalau penakut memang merinding teruslah kan? dia. Kemudian masa tenang tergantung orangnya. Tenang dan tidak tenang merinding, merinding itu bukan menjadi standar kebenaran. Dan ini masalah yang sering ya, kaum muslimin terjerumus dalam permasalahan ini. Semenjak aku itu oh rasanya dunia ini tenang. Semenjak aku bawa-bawa sana kemari, tenang. <gisalkan> <gisat> rasanya kok dunia ini lapang. <gisat> apa yang dilapangkan? Banyak yang seperti ini. Aku semenjak masuk kajian sunnah ini kok perasaannya horor. <gisat> Muka ketat. Kan begitu. Jumpa orang seram. Kan begitu. Udah. Ya itu bukan karena sunnahnya. Memang orang orangnya salah. Salah setel. Setelannya <tellan> harus diluruskan. Jadi para ikhwafidin. Mentaat ya Allah. Harus berdasarkan Nur minallah. Harus berdasarkan dalil. Cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa pakai cahaya kita sendiri. Ya. Tidak bisa pakai cahaya kita sendiri Tidak bisa pakai cahaya bulu, -bulu. kudung, bisa. Tidak bisa pakai cahaya hati kita sendiri Kira-kira mana yang mentah hati Allah Tidak bisa Harus melalui cahaya dari Allah Sebab cahaya dari Allah itulah yang akan menuntun kita ke dalam Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menuntun kita menuju jannatun naim. Tapi kalau cahaya kita sendiri Masing-masing orang punya cahaya Tergantung orangnya Ada yang lima watt, ada yang sepuluh watt Dan begitu Ada yang hidup mati-hidup mati, hidup mati anain juga cahaya masing-masing, begitu. Ada yang cahayanya di belakang, dikeraih yang belakanglah yang benar. Padahal yang benar depan. Anain cahaya masing-masing, modifikasi, kan begitu. Kemudian di samping kita mentaati Allah berdasarkan nur minallah, tuntunan dari Allah, kemudian Tarju sawab Allah, kemudian mengharapkan pahala dari Allah. Ini juga banyak. Di antara kaum muslimin yang tidak mengindahkan masalah ini bapak kenapa bapak sholat saya sholat hanya menginginkan keriduan dari Allah bapak gak mau pahala enggak karena seorang yang beribadah mengharapkan pahala mereka anggap sebagai pamrih. ini biasanya orang-orang tasawuf dan orang-orang tarekat orang-orang tasawuf dan orang-orang tarekat. Padahal para sahabat bertanya, sering bertanya, ya Rasulullah tunjukkan aku satu amalan tunjukkan aku satu amalan yang dapat menjauhkan aku dari api neraka dan memasukkan aku dalam surga mereka gak mau aku sholat itu apa? mengharapkan surga oh pamri gak bisa seperti itu kita beribadah harus karena cinta kepada Allah ini baru cinta yang suci begitu <tum> Ini ya, salah ya, salah. Para sahabat Generasi yang terbaik Bagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud Abarruhum kuluban Generasi yang paling baik Hatinya, tidak ada hati Generasi yang lebih baik melebihi para sahabat Wa'amakuhu ilman Yang paling dalam Ilmunya Kalau orang-orang seperti ini merasa ah, Kalian itu masih mempelajari kulit-kulit Yang kami sudah inti tidak tahu dia, buah-buahan itu kalau tidak ada kulit intinya benyok, busuk kalau cerita masalah inti dan masalah masalah kulit, kan begitu Islam itu tidak ada, dibedakan ini ini inti, ini kulit, ini biji tidak ada ini pembagian bid'ah, sebagaimana disebutkan oleh Syed Ali bin Hassan Al-Halabi dalam kitabnya uh, Usulul Bid'ah jadi demikian para ikhap tarju sawab Allah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengharapkan pahala dari Allah, yang tidak boleh mengharapkan imbalan dari orang lain, seperti pujian, sanjungan, itu enggak dibolehkan. Mengharapkan pahala itu dianjurkan. Sahabat tadi ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang bisa menjauhkan aku dari api neraka dan bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kata beliau ini, kata Rasulullah, "Alaika bisyam la mislalah." Kamu puasa. Karena tidak ada yang menyamai ibadah puasa. Jadi puasanya itu apa? Untuk menjauhkan dia dari neraka. Dan untuk memasukkan dia ke dalam surga. Dan itu bukan pamrih. Makanya pemahaman-pemahaman agama ini harus distandarkan dengan pemahaman para sahabat. Tidak bisa dengan cahaya-cahaya masing-masing. Tidak bisa distandarkan dengan bulu kuduk Rendah sekali syariat dia standarkan dengan bulu kudu. Tidak bisa distandarkan dengan... Tenang dan tidak tenangnya seseorang. Jadi demikian para kafir din. Azza wa Jalla. Kemudian, wa antatruka maqsiat Allah. Ma antatruka maqsiat Allah. Kamu meninggalkan kemaksiatan pada Allah. Ala nuri minallah berdasarkan dalil. Jadi tidak sembarangan kita menuding ini maqsiat, ini haram. Tidak ya. enggak, enggak, enggak sembarangan. Bidah. Ah. Tidak enggak, enggak sembarangan harus ada argumentasi dan bukti serta dalil. Ketika kita mengatakan ini haram, mana dalilnya? Kan begitu. Mana dalilnya? Para ulama telah menyusun satu kaidah. Dalam masalah-masalah selain ibadah pada asalnya halal sampai datang dalil. Kan gampang. Kalau ada yang mengatakan makan buah seri misalnya haram, mana dalilnya? Kalau enggak ada, halal. Kan begitu. Jadi ketika kita katakan haram ada dalilnya. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan satu hal yang haram padahal itu halal, ketika katakan ini hukumnya haram, maksudnya apa? Artinya ini hukum masalahnya. Kalau hukum itu kan hak siapa? ini hukmu illallah. Hukum itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan ini hukumnya haram, artinya apa? Allah mengharamkan. Kalau ternyata Allah tidak mengharamkan, malah tak bermalay salah KBHl. Jangan kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang masalah itu. Kan berbohong terhadap Allah. Astaroh alollahi kafir. Ambil hujjah. Apakah dia? Apakah mereka mereka itu uh, berdustar terhadap nama Allah? Akan nama Allah ini haram. Tak boleh mengharamkan sesuatu tanpa ada dalil. Jadi wa antatrukama asy'atullah. Kamu meninggalkan perkara maksiat. Hal-hal yang uh, mendurhakai Allah. ala Alainur minallah. Berdasarkan nur dari Allah. Kemudian. Takhafu iqaballah. Dan kamu takut terhadap siksaan ataupun. Uh, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang ahli sunnah wal jamaah. Ketika dia beramal. Kalau dia memang berada di arz manhajnya para sahabat, dia mengharapkan surga. Itu satu hal yang satu hal yang realistis. Tidak keluar dari manhaj. Syaratnya dia mengharapkan surga dan ikhlas. Ketika dia menjauhkan satu hal mea maksiat, berdasarkan dalil. Karena apa? Karena takut pada pada neraka. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi omong kosong, tidak takwa kalau ada yang mengatakan mendingan aku masuk neraka tapi Allah ridho daripada aku masuk, masuk surga tapi Allah enggak ridho. Ini satu perkataan yang batil. Tidak akan ada di, tidak akan dikatakan ucapan ini dia akan keluar kecuali dari orang-orang yang perlu dirukyah. Karena apa? Karena suatu hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Ucapan ini timbul dikarenakan apa? Dulu pernah kita pelajari bagaimana seorang ahli sunnah wal jamaah terhadap sikap meterabat Allah. Yaitu takut, ada takutnya. Ada khauf, ada rojak, ada cinta. Mereka ini beribadah pada Allah tidak takut apa-apa. Tidak takut pada neraka. Sombong sekali coba. Aku beri... aku tidak melakukan ini bukan dikarenakan aku takut pada neraka. Aku tidak minum komar, jangan dikira karena aku takut neraka. Enggak takut neraka, tapi karena aku apa? Aku cinta pada Allah. Omong kosong, ya? Omong kosong. Nanti kalau dia dihadapkan dengan neraka, takut apa enggak dia? Ya, jadi demikian para kafirin. Azza wa Jalla. itulah yang dikatakan takwa. Keluar dari kaidah ini bukan dikatakan takwa, dan dia tidak akan tinggi derajatnya si Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketakuan para ikhwafidin, Rasulullah wa Yaqub, Sangat berkaitan sekali dengan ilmu. Antum tidak berilmu, Dari mana antum tahu ini cahaya dari Allah? Ini halal, Menurut cahaya dari Allah. Ini haram, Menurut cahaya dari Allah. Ini sunnah, Demikian cahaya yang dari Allah, Petunjuk dari Allah. Ini bid'ah, Demikian petunjuk dari Allah. Dari mana antum tahu? Kalau anak antum belajar dalam kelambu, Tidak mungkin. Apalagi hanya sekedar bawa kompor ke Sambo, nggak kan bisa? Ya. Itu perlu, perlu menuntut ilmu supaya antum ketika beramal, ya beramal bagaimana? Antakmal biwaatillah ala nuri minallah berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau antum tidak punya ilmu ini, nanti akan terjadi kebalikannya yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah, yang halal dikira haram, yang haram dikira halal, sangat disayangkan <tuh> padahal kita semua bermaksud, semua kaum muslimin semuanya ingin, dia ingin mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala sampai orang yang paling sesat sekalipun kelompok yang paling sesat sekalipun tetap saja mereka ingin masuk ke dalam surga tapi caranya kan menurut yang mereka kira baik. Tidak bisa seperti ini. Kalau mau mendapat surga Allah, maka tempulah cara yang dianggap baik oleh Allah bukan dianggap baik oleh kita. Jadi demikianlah para ulama fiuddin, izin Allah ayyakum mengenai masalah at-taqwa. Jadi kalau orang sudah punya takwa, standar takwa seperti ini, ya. Standar takwa seperti ini, maka muncullah yang namanya apa namanya? Sementara Rasulullah SAW mengatakan ataqwa huna, takwa itu di sini kata Rasulullah tiga kali ataqwa huna, maksudnya dalam hati. Kalau sudah hatinya penuh dengan ketakwaan, fasoluhat, berarti hatinya baik. Ida fasoluhat, soluhal jasadululuh. Kalau hatinya baik, berarti jasadnya semua akan baik. Aidah fasadat. Kalau hatinya rusak, fasadat jasadululuh. Maka hatinya juga akan akan rusak. Nah, jadi demikian, pray kalbidin, azza wa jalla. Sudah punya ketakuan, maka inilah orang-orang yang diberikan Allah subhanahuwataala furqan, pembeda. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang halal, mana yang haram. Mengapa? Sebagaimana firman Allah subhanahuwataala dalam surah Al-Anfal, Ya yu'ldina amanu intat takulillah ya jallakum purkonan. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahuwataala akan memberi kamu furkon. Furkon itu pembeda antara yang hak dan yang bautin. Makanya, semakin jauh seorang dari ilmu, dari Quran dan sunnah, untuk pemohonan para sahabat, maka ketakwaan juga akan semakin jauh. Walaupun bulu kuduknya semakin merinding. Semakin tegak berdirinya. Itu bukan standar. Makanya para ekhafidin yang sallallahu iya'akum, Mengapa orang-orang yang memiliki Pemahaman yang keluar Pemahaman-pemahaman yang menyimpang Kita lihat semangat sekali Sementara orang-orang yang berada di atas Manhat yang benar Itu seperti beramalnya Santai Cuma mereka panggil Jam segini harus keluarga tinggal Anak tinggal, usaha tinggal Kan begitu Kita khayalah kan begitu? Kuliah Kan begitu Padahal ini panggilan kebenaran, iya kan? Nanti takut dosen, apalagi kita kan sekolah di USU, masuknya susah. Nanti kalau di DO gimana? Banyak sekali bisikan-bisikan. Nah, makanya para ekstrofiden, azza wa jalla ketika seorang merasa betah di dalam kebatilan, ketahuilah itu merupakan talbisul iblis. Iblis nah, di kipasnya semakin santai, dia enak kan, nyaman di dalam santai, masa tenang, bulu kuduk tambah merinding. <Gül> Izinkan kepada Fakhruddin azallahu az iyakum, ya. Jadi semoga Allah Subhanahu memberi kita qur'an. Tentunya dengan meraih ketakwaan ala nurin minallah ataupun ala burhani minallah yaitu berdasarkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa natruka ma'siyatallah, ma'siyatallah meninggalkan perkara-perkara yang maksiat ala nurin minallah juga berdasarkan dalil dari berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala kemudian takhawwu iqaballah karena kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala demikianlah kajian kita pada sore hari ini dalam menjelaskan masalah ataupun uh, matan yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah Wa akramuhum عندالله أطوعهم وأتبعهم القرآن. Mereka yang paling mulia, InsyaAllah adalah mereka yang paling taat kepada Allah dan yang paling mengikut Al-Quran. Perhatikan, yang paling mengikut Al-Quran. Mikelah, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Aku lupa lihat ada. Washtawfirullahalaiwalakumaraysyarimsulaimin. Inna huwal ghafur. Dah simat dah. ¿Qué tal?